Bismillahirrahmanirrahim. Eh jadi Bapak kita yang mulia, Pak Muhammad bin Ya ini tentang masalah safar yang sudah kita jelaskan dan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya di mana beliau juga termasuk e, ulama yang berpendapat wajibnya salat jamaah walaupun dalam safar. Ya kita katakan bahawa ada silap memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama memang ada mengatakan kalau dalam safar itu tidak wajib. Tapi beliau sendiri, Sheikh Rahman bin Nasir Sa'di Sa dan selainnya daripada ulama mengatakan wajib. Tapi kita batasi dalam kewajiban di sini tentunya tidak sama ketika ketika dia dalam keadaan mukim. Ya, ketika dalam keadaan mukim. Karena kalau dalam mukim tentunya lebih luas ya kan. Kalau dalam safar terbatas, ya, mungkin dia safar sendirian ya kan enggak ada teman untuk berjamaah. Maka di sini gugur kewajiban untuk salat jamaah. Fattatullah masstataqtum bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Iya. Kemudian juga kita batasi hal tersebut manakala memungkinkan dia ya, untuk salat jamaah, ya maka dia salat jamaah. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, apalagi dia sedang dalam perjalanan, iya, dalam pesawat misalnya di atas pesawatnya dia mau salat. Ya, tentunya mungkin agak sulit mau mau menegakkan jamaah di dia kan. Nah, karena kondisi seperti ini, maka terkadang seseorang boleh dia sholat sendirian. Itu utuh bagi dia. Makanya kita batasi bahwasanya, Dia menegakkan sholat jamaah walaupun dalam saper, kalau kalau apa? Kalau memungkinkan. Ya kalau memungkinkan, baik. Dan biasanya hal tersebut memungkinkan bagi kita, ya manakala kita singgah. Ya, misalnya kalau kita lagi singgah, misalnya lagi transit, mungkin bisa satu dua hari misalnya kan, kita singgah. Dan ada ternyata kebetulan masjid ya di dekat tempat kita singgah itu. Ya maka nah, di sinilah kata beliau, apa hukum menjawab azan, memenuhi panggilan tersebut untuk sholat, menurut beliau tetap wajib untuk mengikuti. Jamaah di situ, jelas ya. Baik, kemudian ketika kita sholat di belakang imam sementara kita safar ini, sebenarnya ini ada hukum-hukum terkait dengan masalah sholat orang yang musafir ini sebenarnya penting juga. Ada pembahasan yang panjang sekali dalam masalah ini iya. tentang hukum-hukum sholat orang yang safar. Nah, ya sebenarnya kalau dalam masalah safar terhitung safar itu kalau misalnya dia uh, datang ke, misalnya dia pergi ke suatu tempat, kalau dia singgah di tempat tersebut, ya ada urusannya atau apa, ya. Dalam tempo kurang dari 4 hari, maka itu maka di situ masih terhitung safar. Kurang dari 4 hari, maka terhitung masih safar. Artinya boleh dia untuk menjama dan mengkosor sholat. Dan keringanan-keringanan lain dalam masalah safar. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, ya misalnya dia dari berawas ini dia mau ke Samarinda misalnya. Kan sudah jarak safar ya kan? Iya. Yeah. Dia ada urusan di sana. Ternyata urusannya sampai 10 hari. Nah, kalau sudah 10 hari, maka ketika dia sampai di Samarinda, itu sudah tidak dikatakan safar kenapa? Karena niatnya sudah 10 hari. Iya. Ini menurut pendapat jumbur ulama. Jelas ya? Menurut pendapat jumhur ulama. Ada perselisihan dalam hal ini. Ada yang mengatakan ada yang membatasi 16 hari, ada yang 20 hari. Tapi jumbur ulama, mayoritas para ulama membatasinya sampai 4 hari saja. Kalau dia niat mukim, apa? tinggal di tempat tujuannya dia, ya tempat yang dia ingin mengurus suatu. Walaupun dia rumahnya di sini ya kan? Tempatnya di Pal. Dia ada keperluan di Samarinda misalnya. Dia sudah niat urusannya selesai ini dalam waktu 10 hari. Maka ketika dia sudah sampai di Samarinda, itu tidak dihitung sebagai musafir dia. Tapi dalam perjalanannya tetap sabar. Ya kan? Perjalanan dari berau ke Samarinda, ya tetap sabar. Tapi kalau sudah sampai di berau, karena dia sudah niat mukim 10 hari, tidak sabar. Jelas ya. sabar. Terima kasih.